Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda terkait sengketa pilkada ini? Ya, aku harisat. Itu Minggu dan Senin itu ada di Palembang. Sempat berdiskusi banyak sih soal perubahan pemenang itu ya. Yang tadinya pemenangnya kelebihan 8 suara. Kemudian ketika dibawa ke MK malah terbalik. jadi kalah dengan 23 suara gitulah ya. Tapi sepanjang satu Minggu dan Senin itu. Suasananya sangat tenang gitu Aku jalan gitu Bicara dengan banyak orang Aku pengen tahu sebenarnya Makanya ketika aku pulang hari Senin Terus kemudian Aku tiba-tiba mendengar hari Selasa itu Terjadi pembakaran itu begitu Itu betul-betul sangat tiba-tiba Buat aku ya sebenarnya Apa yang menjadi analisa aku adalah Pertama memang ada harus kesiapan Dari pihak manapun begitu ya Termasuk yang pertama memang Yang menjadi pasangan serta pemilu kada Mereka harus berpikir Ini adalah kompetisi satu suara saja perbedaan itu hmm. sangat mungkin terjadi Mana seseorang bisa kalah begitu Nah ini mereka merasa bahwa Dengan perbedaan tadinya 8 suara Kemudian terbalik Kemudian 23 suara Seperti itu lalu kemudian Mereka tidak mempersiapkan diri menghadapi suasana itu Memang sangat menyakitkan Kalau aku saja yang menjadi salah satu pasangan Dan tiba-tiba dalam perhitungan pertama Aku menang 8 suara Tiba-tiba dibawa ke MK Tiba-tiba aku kalah dan dengan 23 suara tentu itu sangat tidak nyaman tetapi setiap pasangan dalam pemilu kada, bupati, wali kota atau gubernur menurut aku harus mempersiapkan diri dalam keadaan itu, karena bukan saja pemilu kada itu ditentukan di hari H ketika publik kemudian masuk ke TPS tempat temukan suara lalu kemudian ada perhitungan oleh KPU, tetapi juga masih ada dimungkinkan ada perhitungan di tingkat sengket Sengketa pemilu kada yaitu di mahkamah konstitusi. Paling tidak kan KPUD juga harus tahu bahwa dia keputusannya tidak bersifat final kan. Final itu nanti kalau dibawa pada sengketa pemilu kada yang final dan mengikat itu adalah MK. Makanya memang mesti berhati-hati dalam menghitung, dalam menetapkan. Jadi menurut aku di titik ini, kita bisa saja mengatakan bahwa karena keputusan final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi, artinya pekerjaan KPUD Kota Palembang nggak beres, bisa saja begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keharusan menurut aku, kesiapan dari KPUD sampai jajarannya ke bawah, termasuk juga jajaran ke atas KPU, mempersiapkan secara administratif pemilu KD, itu dengan efektif dan efisien Karena bukan saja yang terjadi di Palembang Ini kan sudah terjadi berkali-kali Di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi Soal sengketa ini seringkali melibatkan pihak penyelenggara pemilunya Dan yang ketiga memang publik ya Jangan terlalu mudah dijadikan kambing atau domba Oleh para pasangan-pasangan Sehingga dengan mudah diadu domba Begitu oleh banyak pihak Dan kadang-kadang informasi Yang berasal dari MK itu tidak pernah Dicampaikan secara utuh mungkin dibalut dengan banyak penyampaian sangat tidak nyaman kan. Lalu bagaimana agar keputusan MK itu bisa sampai dengan baik di masyarakat, Pak? Ya, itu tugas KPU juga salah satunya. Kan di KPUD kan ada divisi komunikasi kan kepada publik dan itu harus disampaikan, sampaikan dirumuskan secara sederhana karena tidak mungkin apa menyampaikan itu kalau enggak salah kalau aku cek itu sekitar kurang dari 100 halaman itu cukup tipis kok keputusannya. Nanti cuma 80-an halaman saja dan 80 halaman itu kan juga kalau cuma diberikan kepada publik kan penuh dengan bahasa hukum ya, dan bahasa teoritis begitu, tentu sangat sulit lebih baik memang itu tugas KPUD, kemudian penyarikannya membuatnya dalam penjelasan-penjelasan karena menurut aku, aku memang Sabtu, Minggu, dan Senin itu, yang terjadi itu adalah publik itu bertanya-tanya kok bisa 8... Padahal sudah menang. Nah, Jadi, uh, Sabtu, Minggu, dan Senin di Kota Panginbangdua tidak ada penjelasan secara khusus kepada publik bagaimana ini bisa terjadi. Bahkan aku bertemu dalam dua kali diskusi dengan orang-orang yang menurut aku uh, sebagian besar sudah berpendidikan S1 ke atas. Dan dalam diskusi itu, aku menangkap kebingungan mereka. Sampai aku kemudian memberitahu. Aku bilang, kalau memang belum tahu apa hasil keputusan MK, buka website-nya. Nah, ini langsung aku tuliskan tuh. www.mahkamahkonstitusi.go.id Aku bilang, tinggal dilihat keputusan yang sudah inkrah atau yang final dan mengikat tinggal dibuka dan tinggal dibaca. Bayangkan, orang dengan pendidikan S1 ke atas masih belum tahu di mana membaca hasil itu. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman. Saya Wendy Lem.